Mitra Bisnis dalam pernyataannya di dalam program diskusi terbuka di Stasiun TV Nasional, Joko Widodo sebagai salah satu calon gubernur DKI yang berhasil lolos masuk ke putaran kedua menyebutkan, jika dirinya berhasil terpilih, maka langkah-langkah yang akan dilakukannya adalah menjalankan cetak biru pembangunan Kota Jakarta serta mengawasi secara langsung pelaksanaannya di lapangan. Seperti apa pandangan Quickyangi melihat pernyataan ini? Segera kita berbincang dengan Quickyangi. Baik Pak Wik, apakah Bapak tidak melihat janji untuk melakukan pengawasan secara langsung ini sebagai satu hal yang pandai? Ya, memang. Saya tidak mengingkari kepandainya Pak Jokowi Ahok sendiri. Nah, Pak Jokowi misalnya, eh, kalau urusan soal konsep, dia mengatakan, mengatasi kemerintah itu move the people, jangan move the car, gitu. gerakan raya. Bagaimana caranya? Mesti jalan kaki kan? Menggerakkan manusia tanpa menggerakkan kendaraan itu kan jalan kaki, itu kan, kan tidak seperti Solo caranya panjang-panjang ini gimana? Nah sebagai orang yang diminta oleh Metro TV untuk menguji para calon gubernur itu, ya yang jadi jawaban-jawaban seperti itu saya minta, waduh ini kok? Nah kemudian jas duit, nah, coba kita lihat nanti, do, do, melaksanakannya bagaimana? pun orang diperintah enggak jalan. Nah, Pak Quick, beberapa pendapat menyebutkan, salah satu kendala yang mungkin menghadang Jokowi jika berhasil terpilih adalah adanya potensi perlawanan dari birokrat lama di Pemda DKI. Apa benar begitu? Itu dia. Benar. Saya mengalami kok setiap pejabat yang tertinggi itu diuji oleh karena di bawahannya Pak Jokowi di DKI terutama ya, di DKI itu banyak sekali orang mandeh. Orang pandai dan berpengalaman. Jadi mereka akan menguji. Nah, kalau saya bicara begini, saya tidak meremehkan Pak Jokowi loh, karena saya mengalami hal yang sama. Tapi nasi itu e, pegawainya 200, 200 yang non sarjana, yang namanya pendukung tenaga. 200 itu tenaga pemikir. Dari 200, 74 doktor PhD dari berbagai universitas di dunia yang terkemuka. Kemudian Para dirjen, direktur, kepala bagian itu pengalamannya di bawahnya puluhan tahun. Lalu datang seorang kakak gitu kan? Akan diuji, akan diuji dulu. Jadi sengaja di dalam rapat itu terasa sekali itu bisa mengatasi atau tidak. Demikian Quickyangi. Beni Rahmadi, Pas FM.